kan lu udah tahu gue udah berhenti kerja habis korupsi sih lo kalau emang terpaksa jual aja celana gue lego di sana deh biar udah enggak kerja tanggung jawab mesti ada emang udah mustinya abis udah nasibnya Ussah he, tappar rejäkligt. Ussah he, tappar rejäkligt. Ussah he, kiri rejäkligt. yang mau disikut rejäkligt. bintang lagi gelap lo udah tahu gue udah berhenti kerja kalau emang terpaksa jual aja celane gue gochap juga laku sana biar udah enggak kerja tanggung jawab mesti ada emang udah mustinya, abis udah nasibnya tetap usaha akhir rezeki selit deh ulek aja tuh garam sama